كتر خير هذا خراب saya dulu di eco regenerato dulu berkumpul banyak saya benar menangar... tidak menyanyi mata sangat tertarik kayak bahasa kayak bahasa kampus yang menarik sehingga saya lihat saya juga yang mampu Sebab juga ada yang mampu Kita pindah balik Setiap orang memang punya kelebihan dan kemampuan Kelebihan saya, kelebihan berat badan Belum masyarakat, belum masyarakat Tapi kalau habis dipakai Pak Rion Tapi kalau saya ucap, yo kalau menangai Ucapan sama kedakang saya Dari Pak Gubernur Angeti Saya sepuluh Pada Jawa Timur saya akan menyampa Dengan gaya Jawa Timur Tadi disampaikan Pak Joko bagaimana kondisi ini harus aman supaya semuanya bisa terasa. Dan saya sampaikan dengan budaya Jawa Timur. Mangan ketang lupa ne abang, aneh tukucau dok tolong aku. Meguro aman rakyat tenang, Meguro kacau rakyat bingung.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 sejak itu lahir, sebandingan baiknya lahirnya negara Indonesia. Nah, proses perjalanan kehidupan bangsa Indonesia ini tentu ada pengaruh-pengaruh termasuk bagaimana gaya negara pemimpin, ada yang negara berdasarkan masyafel, ada yang berdasarkan masyid albintusi, bagaimana menyejadikas masing-masing, termasuk pengaruh perjalanan waktu. Karena zaman berjalan waktu terus berlalu siling berdegi dan datang berulang-ulang. Tapi seketik yang pernah kita lalui, kita akan pernah kembali lagi. Yang Di dalam proses perjalanan bangsa Indonesia ini, yang kita rasakan. Jadi kalau menurut yang Betul. saya baca, Cokro Manggilingan, itu adalah Sang Haji Joroboyo, negara Indonesia mengalami perjalanan perlaku yang berbeda-beda. Oh, Boleh ada yang namanya Jerman, jahiliyah. Ada zaman Antoro, ada zaman Jawadi itu Islam masuk tanah Jawa. Kemudian ada zaman Poncokor, kemudian ada zaman Poncosilo. Nah Poncosilo dibagi lagi ada yang namanya zaman Kolosuko. Kolosuko itu zaman hidulis untuk pedang. Senang yang berlaku cukup untuk relai tapi cukup cukup. Lalu ada yang namanya zaman Kolobedu. Kemudian ada zaman Kenjono. Artinya perjalanan waktu. Dulu ini sudah pernah jaya, maksudnya pahit, jaya, kemudian karena tatangan yang mulai terjadi kekacauan, kemudian politik, budaya dan sebagainya, ini karena banyak pengaruh-pengaruh. Oleh sebab itu yang disampaikan tadi di depan, terhadap demokrasi Pancasila sebagai penangkal radikalisme, karena radikalisme itu yang paling uh, menyolong saat sekarang. Yang saya tak ingin saya harapin sebenarnya, kalau yang disampaikan adalah hanya sebatas positif afektif tapi yang ingin saya harap adalah bagaimana secara keseluruhannya Apa langkah-langkah, strateginya ini saya harap, strateginya menghadapi radikalisme Apa langkah yang harus aku lakukan sebagai sebuah polisi ini saya harus bisa melakukan Menghadapi radikalisme, strateginya yang saya jadi aplikasinya Pertanyaan kerajaan itu sudah paham sudah Biasa jadat semua Cuma nanti aplikasinya dilakukan bagaimana setelah. Yang kedua Polisi ini oleh Pak Jokowi dengan program nawacita Itu ada Ditunjuk, diperintahkan Polisi kita ini Untuk menjadi agen Revolusi mental Dalam kehidupan masyarakat, dan menjadi pelopor sosial di ruang publik. Nah, kalau kita kaitkan dengan yang kita hadapi, ini repugisi menghadapi radikalisme, kami sudah melakukan berkata bersama-sama dengan tokoh masyarakat, tokoh ulama-ulama, termasuk besok pagi, kita menggunakan para berbagai aliran ulama di Pondar, itu buat seperti ini. Menurut Pak Bapak Bapak, kira-kira apa ya? Saya? Jitu. Mengadu kehendak semacam itu saja banyak diminta daripada kami. Satu lagi pak, saya mohon maaf, Oh, saya ulangi. Akhirnya, Pak saya Indonesia dan sampaikan lagi mahu sekitar. Icuma yang saya ingin tanyakan, yang mencetuskan kata Indonesia itu oh, apa artinya? Dan selama ini saya sekolah belum terjelaskan apa artinya. Siapa yang mencetuskan kata Indonesia? Suruh diru cia-nenggara, buruk dimastuti, cia-cia-cia-nenggara Dia berbohong, dia bersambing, kalau tak perlu dah paham, saya sendiri dah paham Sampai ke Yoko-ko, kamu satu-sampai dengan dulu Dia bersama-sama, aku cekap menempatkan, aku taruh, dikira-satuh, setelah lagi, wabarakatuh Masih bersama, pahlawan, Pak Jokowi sendiri belum pernah ketemu polisi di antwerp seperti bapak. Jadi ya. <SILENCIO> sebenarnya beliau bertanya dan menjawab sendiri. Ya. Jadi apa yang harus saya lakukan agar saya bisa bekerja secara real untuk melawan radikalisme? <SILENCIO> yang bapak lakukan tadi itu patut luar biasa. Iya, Benar hmm. apa yang beliau sampaikan tadi itu. Jadi ya uh, itulah kita berIndonesia dengan suka cita, Pak. Jadi kita bergembira dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Ada sedikit tentang Indonesia. Jadi kita ada. Saya pernah baca buku. Ada ada orang namanya Rushevovon di Belanda. Beliau 30 tahun menganalisa tentang sebab-sebab kebahagiaan. Bahkan dia satu mendusun yang dia sebut dengan World Happiness Database. Jadi disitu dia peringkatkan negara-negara mana yang paling bahagia dan yang paling susah Jadi ketika dia memperingkatkan itu salah satunya dia teliti dalam hubungan antara demokrasi dan kebahagiaan Yang biasa dipahami oleh orang adalah bahwa demokrasi itu akan lebih membahagia Ternyata penelitian bio dari negara-negara yang meningkat kualitas demokrasinya, bahkan yang dari otoriter ke demokratis itu ternyata tidak sedikit negara yang stagnan tingkat kebahagiaan Bahkan ada negara negara yang begitu menjadi demokrasi Dia justru lebih tidak bahagia daripada sebelumnya Nah maka kesimpulan dari kebapak itu ada kausalitas yang berbalik Bukannya demokrasi melahirkan kebahagiaan Tapi masyarakat yang bahagia yang bisa melahirkan demokrasi yang baik Nah, jadi kalau para polisi bahagia semua seperti Pak KPP, insyaAllah kita lebih bahagia semua. Karena kan lahir demokrasi yang yang real tidak hanya prosedur tapi juga substansial. Karena kita menjiwa, menjalani dengan dengan lahir batin, dengan kesukacitaan, dengan kebahagiaan. Nah, apa kalau tadi beliau tanya apa selengkapnya mungkin kalau saya sampaikan tadi ada empat saya tahu itu sebab-sebab radikalisme ya kita tangani masing-masing sesuai dengan faktor-faktor itu. Kalau kita bicara tentang bacaan ilmu terhadap teks-teks agama atau pemahaman yang dalam agama ya itu tugas kita bersama para tokoh agama terutama untuk menjelaskan tentang apa sih konsep yang benar tentang agama tentang misalnya dalam Islam jihad dalam Islam tentang pluralitas tentang ee, banyak hal, karena ya, ini sering dijadikan sebagai uh, apa namanya, ayat-ayat yang diambil dari konteksnya dicabut dari konteksnya untuk kemudian menjadi justifikasi bagi kemahaman tertentu itu pokok agama di depan, pemerintah juga semua ikut membangun. Kalau bicara tentang depresi sosial, ya ada dari seluruh masyarakat tadi itu gotong royong, kita ini kan semakin, katanya globalisasi semakin dekat tapi semakin jauh. Karena banyak mem mem bapaknya pegang handphone, ibunya disampaikan pegang handphone, anaknya juga pegang handphone. Jadi, tiga orang yang persentuhan secara fisik tak tenggelam dalam dunia yang dipisahkan jauh sekali. Karena dia tidak tidak punya apa namanya kedekatan secara secara. Ya. Nah, menurut saya itu depresi sosial itu ya, kita tangani dengan membangun hubungan di tingkat RT, di tingkat kampung kita bangun laki-laki semester maka ruang-ruang publik yang bisa mempertemukan antara masyarakat itu sahaja jadi ketika dibangun di kota-kota besar kita tempat-tempat yang megah yang menyebabkan ruang publik semakin sedikit itu bahaya maka pariwan kami misalnya di Bandung dia ya buat taman jemlu, misalnya taman langsia tidak hanya orang anak muda yang perlu ruang untuk dia bisa bersosialisasi apapun, kan sama-sama manusia. dan itu itu memang penting untuk untuk mengurangi depresi sosial. ketiga, misalnya papernya masalah ketidakadilan ekonomi atau masalah masalah ekonomi secara tugas kita karena Indonesia ini berdasarkan Pancasila, kaitan sosial bagi seluruh Indonesia. Ya, harus terus-terus ada -terus kebijakan-kebijakan di semua ikan yang memungkinkan generasi semakin berkurang keadilan dan ke apa namanya kesetaraan itu bisa tercapai dalam masker ikan yang terakhir masalah institusi sosial Pak Polisi, Bapak-Bapak Ibu mari kita jaga institusi sosial, institusi keagamaan mulai dari perguruan tingginya masjid masjidnya rumah-rumah ibadah. Dan semua institusi yang kita miliki, yang disebut disampaikan nilai-nilai di yang baik. Kita jaga bersama itu kekayaan kita. Tidak kurang pentingnya dan signifikannya dibanding fasilitas -fasil fisik yang kita bangun dari waktu ke waktu. Saya pikir itu hal-hal kecil yang mesti kita lakukan, masing-masing dalam tugas dan fungsi ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.